Oke okay, uh, ibu-ibu semuanya di sini yang nakal-nakal ben nakal, nakal. sebetulnya ibu-ibu nggak nakal ya bu. <laughs> Langsung saja yang kedua. 2 Nis dan Satri Kumat. Rangga